لا الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ويهديه الله فلا مضل له وميضل له ولا اشهد الا الله اله لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فينصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم المحدثاتها بين كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار pada sore hari ini insyaallah kita akan masuk bab baru Setelah kita membahas tentang uh, ibadah haji dan umrah Kita berpindah kepada bab berikutnya yaitu Kita bernikah Hukum-hukum seputar pernikahan Pernikahan memiliki kepentingan yang sangat penting Di dalam agama Islam ini Allah SWT telah menyebutkan dalam beberapa ayat Terkait dengan pernikahan ini Di antaranya Allah SWT menyebutkan pada surat An-Nisa ayat yang ketiga, "Tangkifu ma'atabala kum minan nisa, maka nikahilah ma'atabala kum minan nisa yang baik buat kalian dari kaum wanita." Pada surat An-Nisa juga ayat yang ke 24, "Wa lakum ma wara'adalikum." Antabtagu bi amwalikum muhsinin ghairu dan dihalalkan untuk kalian selain wanita-wanita itu yakni selain wanita-wanita mahram semacam ibu anak dan seterusnya Antabtagu bi amwalikum kalian menikahi mereka dengan mahar dengan harta kalian muhsinin ghairu musafihin dalam rangka menjaga diri kalian dari perbuatan maksiat dan tidak melakukan zina. Ikhwanul Bidin rahimakumullah. Bahkan di awal surat An-Nisa, Allah subhanahuwataala juga menyebutkan tentang pernikahan ini dan bahwa di antara hikmah daripada pernikahan ini adalah terjaganya keturunan di sana banyak maslahat di sana banyak kebaikan dan hikmah daripada pernikahan tersebut seperti yang Allah sebutkan pada surat An-Nisa tadi wa min huma rijalan katsira wa nisaa Allah Subhanahu wa taala Menebarkan Dari pernikahan Atau dari pasangan Adam dan Hawa Rija dan Kethira Wanisa'ah Laki-laki yang banyak dan wanita yang banyak Nah ini salah satu hikmah Daripada pernikahan Terjaganya Manusia Keturunan manusia Terus sampai pada hari kiamat nanti Juga lebih khusus bagi kaum muslimin adalah Memperbanyak jumlah Kaum muslimin Yang ini sangat penting tentunya Bagi kaum muslimin Dengan banyaknya jumlah mereka Juga diantara hikmahnya adalah Untuk Menjaga Seseorang dari Perbuatan-perbuatan kemaksiatan Karena Karena Banyaknya godaan Baik Wanita maupun laki-laki masing-masing tergoda dengan yang lain Sehingga Banyak terjadi kemaksiatan Yang akhirnya mengakibatkan banyak masalah Dan lebih daripada itu tentunya Murka Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pernikahan merupakan Salah satu solusi Bahkan termasuk solusi yang paling uh, penting Dari problem ini Dengan itu seseorang akan terjaga dari berbagai maksiat Yang terkait dengan hal ini Terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita Kemudian di antara hikmahnya juga Bahwa ini merupakan Peluang Bagi kaum lelaki Untuk Beramal Dengan memberikan nafkah kepada Istrinya dan anak-anaknya Memberikan pengarahan Kepada mereka Nafkah Dan tanggung jawab dan ini juga disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wataala pada surat An-Nisa ayat yang ke 34 puluh empat. Rijalu kawamu na Al-Nisa. Laki-laki mereka adalah para pemimpin bagi kaum wanita dan seterusnya. Demikian pula di antara hikmahnya adalah adanya rasa tenang dan tentram Yang dirasakan Oleh masing-masing Dari kedua uh, Manusia tersebut Laki-laki dan wanita yang berpasangan Dan ini jelas Suatu hal yang sangat diinginkan Oleh masing-masingnya Merasakan tentraman Dalam hidup Allah subhanahu wa taala juga menyebutkan pada surat Ar-Rum ayat yang ke 21 min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja lita sukunu ilayha dan diantara ayat-ayat Allah subhanahu wa taala tanda-tanda kebesarannya adalah Allah azza wajalla menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri, pasangan-pasangan. Ditaskunu ilaiha agar kalian merasa tenteram kepadanya, yakni dengan kalian hidup bersama pasangan kalian. Disebutkan pula hal ini pada surat Al-A'raf ayat yang ke-189. Kemudian juga Di antara hikmahnya adalah uh, Menjaga masyarakat Dari Ke Perbuatan-perbuatan keji Bukan hanya menjaga pribadi kita dan istri kita Tapi bahkan masyarakat secara luas Insya Allah juga akan ikut terjaga Ketika semuanya Mereka Memperhatikan Hukum ini, syariat ini Mereka Menikah dengan cara yang syari Maka Akan memberikan uh, Apa Perlindungan kepada Masyarakat Dari Maksiat Maksiat perbuatan-perbuatan keji Nah ini beberapa Hikmah daripada Pernikahan tersebut Sehingga Ikhwan Yuddin rahimakumullah. Nabi SAW Sangat menganjurkan Untuk melakukan pernikahan Bagi seseorang Yang sudah mampu Melakukan pernikahan tersebut disebutkan oleh Al-Syaukani rahimahullah yusra'u liman istata'a al-ba'ah disyariatkan pernikahan itu bagi orang yang istata'a al-ba'ah sudah mampu untuk pernikahan tersebut Dalam hadis Nabi SAW disebutkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ya yaa ma ma'asyarasy-syabab man istata' minkumul ba'ata qal yatazawwaj wa hi muda siapa di antara kalian yang mampu al ba'ah bah ba yang ini pernikahan sebagian ulama yang ini lebih menghususkan lagi penafsirannya dengan kemampuan untuk e, berjima ah. tapi tentu ini enggak mungkin dilaksanakan kecuali dengan kemampuan untuk e, melakukan pernikahan itu dengan kata Nabi saw beliau terzawaj maka menikahlah فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ Karena yang seperti itu Lebih menundukkan pandangan وَأَحْسَنُ لِلْبَرْجِ Dan lebih menjaga kemaluan وَمَلَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ السَّوْمِ Dan orang yang belum mampu Maka dia Hendaknya Melakukan puasa Fa'in nahu lahu jah, puasa menjadi tameng bagi dia. Nah, ini hadis Nabi Sallallam yang terkandung padanya. Pertama, disyariatkannya menikah bagi orang yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Kemudian Nabi menyebutkan di sini hikmahnya. Fa'in nahu agzdulil basar wa'aszanulil fark itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, nampak sekali hikmah tersebut karena lebih-lebih di zaman ini yakni godaan bagi masing-masingnya sangat besar dengan sedikitnya orang-orang yang perhatian dengan bab agama Sebaliknya banyaknya orang yang kurang perhatian dengan agama dalam berpakaian, dalam berperilaku dan seterusnya akhirnya godaan sangat besar. Maka pernikahan merupakan solusi yang sangat tepat untuk menghadapi itu semuanya. Dan ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tapi bagi yang tidak mampu Apa yang mesti dilakukan Nabi katakan Berpuasalah dia Karena puasa itu akan e, Menjadi tameng baginya Dengan puasa Syahwatnya akan menurun Sehingga lebih mampu Untuk menjaga pandangannya Dari pandangan-pandangan yang haram Kemudian para ulama menyebutkan Hukum yang itu awalnya mashruh disyariatkan sifatnya umum mashruh itu sifatnya umum artinya bisa jadi wajib bisa jadi sunnah tapi yang jelas itu syariat Islam. Nah, bisa meningkat menjadi wajib lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Asy'aukani mengatakan wajibu ala. Men khasyial wukur Fil ma'asyah Dan menjadi wajib Pernikahan itu Kepada mereka Yang khawatir Jatuh dalam ma'asyah Masing-masing berbeda dengan yang lain Ketika seseorang ternyata Kondisinya sudah semacam itu kalau tidak menikah Mungkin dia akan jatuh dalam maksiat Mengkhawatirkan Maka yang seperti itu Baginya wajib Untuk menikah Bukan lagi disunahkan baginya menikah Tapi bahkan diwajibkan Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan Wain ihtiyajul <tuh> insani al-anata bi tarkihi qaddamahu ala al-hajj al-wajib wa qala ghayruhu yakunu lahu afdal min al-hajj at-tatawwu' wa as-salati Syuhulislam mengatakan kalau orang sudah sangat memerlukan pernikahan dan bila tidak menikah akan jatuh dalam maksiat maka pernikahan harus didahulukan daripada haji yang wajib sampai harus didahulukan daripada haji yang wajib artinya dia punya biaya ini untuk apa ini ya biaya yang ada ini bisa untuk haji Tapi kalau untuk daftar haji Nikahnya ditunda Ya Kalau nikah dulu Hajinya ya juga ditunda sekian waktu Untuk mengumpulkan uang lagi Nah Kata Syekhul Islam rahimahullah, Bahkan orang ini Ketika khawatir Jatuh dalam maksiat Lebih mendahulukan nikahnya Mestinya lebih mendahulukan nikahnya daripada haji yang wajib itu. Ya. Kebalik kalau di negeri kita, hajinya berapa tahun lagi? Nunggu haji enggak nikah-nikah, 25 tahun lagi. Ya. Umur sudah 25, haji nunggu 25. Jadi 50 tahun baru menikah. Nah. Syaikhul Islam rahimahullah tentunya mengatakan seperti ini. Zaman itu yang belum ada Seperti zaman kita ya, Apalagi Kondisinya sudah seperti zaman kita ini Maka Sangat ditekankan Kemudian uh, Sheikh Al-Fauzan Alhamdulillah Allah Taala. Semoga Allah menjaga beliau. Menerangkan dalam kitab Al Mulakhas Al Fiqhi hukum pernikahan bisa berbeda-beda satu sama lain antara satu orang dengan yang lain. Tadi kita sebutkan bisa menjadi wajib atas orang yang kondisinya semacam itu. Yang kedua Bisa menjadi sunnah Bagi siapa yang sunnah Yustahab bun nikah Ma'awujuri syahwah Wa'adamil khawfi minaz zina Ini sunnahkan menikah Bagi orang yang punya syahwat Tapi tidak khawatir Untuk jatuh dalam perbuatan zina Bisa pula Hukum menikah menjadi mubah bagi siapa yang mubah yubahu nikah ma adami syahwah wal ilai dimubahkan untuk menikah bagi orang yang tidak punya syahwat dan tidak punya hasrat untuk menikah. Waqad yakunu makruhan dan terkadang hukum nikah menjadi makruh bagi orang yang misalnya al-innin al-innin ini orang yang uh, impoten ya ini makruh menurut sebagian ulama karena tujuan daripada pernikahan tidak tercapai Dan terkadang bisa menjadi haram Kapan menjadi haram? Hidakana fidari kuffarin harbiin. Bila seorang muslim berada di negeri orang-orang kafir Yang orang-orang kafirnya itu Orang-orang kafir harbi Orang-orang yang memusuhi, muslimin karena dengan ia melakukan pernikahan di tempat tersebut maka dia tidak merasa aman dari gangguan orang-orang kafir harbi terhadap istri dan anak-anaknya sehingga di sini justru dilarang menikah dalam kondisi seperti itu nah Demikian beberapa hukum Yang terkait dengan Pernikahan itu. Jadi bisa berubah-ubah Tergantung Kondisi Tapi secara umum Pada asalnya Hukum pernikahan adalah syari Dan itu merupakan Sunnah Para nabi Alihim assalatu wassalam Tidak ada seorang nabi pun yang Allah putus kecuali wajahalna lahum azwaajan waluriyah kami jadikan untuk mereka para istri dan keturunan. Ya. Jadi para Nabi Allah Subhanahu Wataala jadikan untuk mereka para istri pasangan-pasangan, sehingga uh, ini merupakan sunnah para Nabi. Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hampir semuanya mereka punya keturunan Sebagian saja mungkin Yang tidak berketurunan Alakulihal Tentang syariatnya Sesuatu yang jelas Kemudian Berikutnya disebutkan pula oleh Asy-Syaukani rahimahullah kisah seorang atau beberapa sahabat ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhuma ada beberapa orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bertanya dan diberitahu nabi itu seperti ini salatnya, puasanya, akhirnya sebagian mereka mengatakan la ada zawaj. Kalau gitu saya tidak akan menikah. Artinya mau khusus ibadah. Tidak mau menikah. Wakala Baatuhum, sebagian mereka mengatakan usul diwala ana. Saya akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur. Wakala Baatuhum alsumu wala uftir. Yang ketiga mengatakan saya mau puasa terus, tidak akan sehari pun tidak puasa. Ya, tiap hari saya mau puasa. Nah itu tekad tiga sahabat ingin sungguh-sungguh dalam ibadah khusus hidupnya untuk ibadah sampai sebagiannya mengatakan tidak mau menikah. Nah berita itu sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan ma'balu akwamin kalu kada wakada. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Beliau mengatakan juga, "Hama inni akhshaukum lillah wa atqakum lah." Saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinnni asumu wa Tapi saya tetap bisa min puasa juga tidak puasa. Ada waktunya puasa, ada waktunya enggak puasa. Wa usalli wa anaa Aku juga puas solat dan juga terkadang tidak solat tidur artinya di malam itu tidak semuanya dibagi solat ada waktu solatnya ada waktu tidurnya dibagi waa'at azwa junnisa dan aku juga tetap menikah baman rogi baan sunnati faley saminni maka Siapa yang tidak menyukai tuntunanku Dia bukan dari golonganku Justru sahabat-sahabat tersebut Terancam dengan hadis ini ketika Menyatakan tidak mau menikah Ya salah satunya Yang lain seperti yang tadi kita sebutkan nah tentunya para sahabat radhiyallahu anhum segera uh, memperbaiki apa yang tadinya mereka niatkan tapi kita selaku umat yang datang berikutnya mengambil pelajaran bahwa pernah terjadi seperti itu dan nabi mengingatkan dengan peringatan yang keras Man razi ba'an sunnati fareisamni, orang yang tidak suka dengan sunnahku, tuntunanku dia bukan dari golongan Nah. Jadi kalau begitu justru hendaknya seseorang itu melakukan pernikahan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaukan mengatakan Wahdahbatulu gairujais. Selanjutnya lawan dari pernikahan, yaitu adabatul melajang tidak mau menikah. Nah ini gairujais tidak boleh, ya sebagaimana pernikahan itu dianjurkan, maka lawannya yaitu tabatul nggak mau menikah melajang terus ini dilarang dalam Islam Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al Hasan an Samurah An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'an at Dari Hasan dari Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tabattul Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tak yaitu melajang. Hadis ini disohkan oleh Syeikh Al Bani, rahimahullah. Ya dan ini uh, juga disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Mirip dengannya Walaupun tidak persis Ya yaitu ketika Seorang sahabat Sebetulnya dia menikah Dia sudah menikah Tapi Dia tetap Memperbanyak ibadah Sampai Tidak memberikan hak istrinya Ya suatu saat e, mertua si istri tersebut datang dan melihat menantunya kemudian bertanya tentang kehidupan e, berkeluarganya si istri mengatakan bahwa suaminya seperti itu e, seolah memuji tapi Allah mu'alam apakah murni memuji atau ada unsur menyindir yaitu bahwa suaminya rajin ibadah dan enggak pernah menyentuh istrinya ibaratnya begitu kurang lebih ya tapi sang e, mertua tentu paham ternyata anaknya dalam kehidupan berkeluarga lebih mementingkan ibadahnya daripada hak-hak istrinya maka dia pun datang kepada Rasulullah S.A.W dan melaporkan Mengadukan <tuh> hal tersebut <tuh> Akhirnya Nabi S.A.W memberikan nasihat ya. Nah, nasihatnya adalah Untuk memberikan hak Masing-masing Indah -masing. <tuh> li alika hak Wali ahlika alika hak Sesungguhnya dirimu itu punya hak dan keluargamu juga punya hak. Akfatikul ladhi hakin hakka berikan haknya masing-masing. Kamu rajin ibadah, ya. Tubuh kita ini juga punya hak untuk apa? Istirahat. Semalaman solat tidak tidur. Mata kita ini juga perlu istirahat. Punya hak untuk ada. Masa istirahatnya, istri juga punya hak. Nah, aatikul ladhi hakin hakkoh, berikan masing-masing yang punya hak haknya. Jadi tidak boleh dengan alasan memperbanyak ibadah sunnah. Nah, itu kan ibadah sunnah. Orang yang wajibkan solat cuma lima waktu, hanya seberapa waktu yang kita pakai untuk solat wajib sehingga apa yang dilakukan adalah ibadah sunnah. Tapi ibadah sunnah sampai seperti itu mengalahkan hak-hak yang lain yang itu merupakan wajib maka itu tidak boleh. Nah kalau seperti itu saja dia sudah menikah tapi kondisinya seperti tadi diingatkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dengan tidak mau menikah sama sekali. Ya. Sementara ada kemampuan untuk menikah. Oleh karenanya syauqah nyorang ulama menyebutkan tadi at-tabattul wa rujahis. Mala itu tidak boleh. Illa li'ajzin. Kecuali karena kelemahan Anil qiyami bima la budda minhu Kecuali karena kelemahan Untuk melakukan Kewajiban yang mesti dia lakukan ya. Ini pengecualian Kalau dia memang tidak mampu Melakukan uh, Kewajiban yang mesti dia lakukan Dalam kehidupan berkeluarga Nah ini budur, ya Ini alasan yang bisa dibenarkan. Seperti tadi misalnya ada orang yang inin ya tidak mampu bergaul dengan istrinya karena kelemahan maka itu bisa menjadi alasan untuk tidak menikah. Atau mungkin ya cacat fisik yang lain yang karenanya dia betul-betul enggak -betul bisa bekerja enggak bisa menafkahi. Ya. Sehingga dia khawatir tidak bisa memberikan nafkah untuk istrinya. Nah, ini juga mungkin menjadi alasan yang bisa diterima. Tapi selain daripada hal-hal semacam itu, maka tidak ada alasan dalam Islam untuk tidak menikah walaupun niatnya untuk khusus ibadah. Walaupun niatnya untuk khusus ibadah, ini agama Islam. Kalau selain Islam, ya ada orang-orang yang seperti itu, uh, maka itu menurut Islam tidak benar dan itu tidak sejalan dengan fitrah manusia. Dan ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai fitrahnya, maka mesti akan timbul kerusakan-kerusakan, ya mesti akan timbul kerusakan-kerusakan. Selanjutnya Syekh Qadir rahimahullah mengatakan Wa yambagi antakun almaratu wajudan wadudan bikran zata jamalin wa hasabin wa Terkait sifat-sifat wanita yang dinikahi. Sifat-sifat wanita yang dinikahi, eshaukan rai mawlaha menyebutkan dan yang bagi uh, seyubiannya antaku nalmar atau wadu dan wanita yang hendak dinikahi itu wadud. Wadud itu wanita yang senang dengan suaminya. Mencintai suami. Dan ya membuat suami senang kepada dia. Ya, dia pintar bergaul membuat suaminya senang dengannya. Ini wadud. Kemudian walud. Walud ini subur. Maknanya subur. Bukan wanita yang mandul. Bikran diutamakan juga yang masih gadis ya sebelumnya sebelum kita lanjutkan dalam hadis Nabi saw disebutkan hadis yang masyhur sering kita dengar ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhnya Rasulullah saw Qaltum tumpkahul mardatu di arba'in di maliha, wali hasamiha, wali jamaliha Wali diniha Fadfar Di dati din taribat ya Wanita dinikahi Di arba Dengan Empat sebab Di maliha Karena hartanya Wali hasabiha Karena Nasabnya Wali jamaliha Karena Keelokannya Wali diniha Dan karena agamanya Fadfar bidatid din Maka Perolehlah Yang punya agama dari batyadak kalau tidak dua tanganmu akan hina muttafaqun alaih hadis disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tuntunan bagaimana memilih calon istri Nabi saw menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena empat sebab ini e, bagaimana penafsirannya apakah artinya ada anjuran untuk menikahi dengan sebab-sebab tersebut ya e, sebagian ulama memahami seperti itu seperti ash Rahimahullah memahami seperti itu seperti yang beliau sebutkan nanti. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kenyataan yang ada. Oke, realita yang ada Wanita itu dinikahi karena Hal-hal tersebut Ada yang menikahi Karena harta Lebih condong Kepada Harta Sehingga hal yang lain Tidak begitu dia perhatikan Ada pula sebagian Yang menikah disebabkan Karena nasab ya, Keturunan Dari garis keturunan yang Terhormat Dia gak begitu melihat alasan-alasan yang lain Ada pula yang karena keelokan wanita itu Dia lebih mengutamakan hal itu Tanpa perhatian dengan yang lain Ada pula yang karena agamanya Nah, maka Nabi SAW Menghancurkan untuk Memperoleh yang memiliki agama Ya, memperoleh yang memiliki agama yang baik. Nah ini pokok daripada sifat-sifat wanita itu. Tidak berarti uh, tidak boleh sifat-sifat yang lain ya. Tapi ini pokoknya. Jangan sampai seorang wanita dinikahi karena harta, padahal agamanya tidak ada, lemah perhatian dengan agama. Atau menikahi wanita karena Uh, apa tadi garis keturunannya padahal agamanya juga tidak baik atau karena kecantikannya padahal agamanya juga nggak baik. Nah, jangan sampai tapi agama ini yang menjadi inti pada seorang wanita ya tidak menghalangi adanya sifat-sifat yang lain. syukur-syukur Keempat sifatnya itu ada semuanya. Nah ini masya Allah, ya. Tapi nampaknya jarang seperti itu ya. Ini. Ya, ala kuli hal, uh, Nabi saw menyebutkan hal tersebut bahwa agama menjadi pemutus ibaratnya begitu. Ini hal yang sangat penting karena. Uh, itu yang akan begitu berpengaruh dalam tujuan daripada pernikahan itu yaitu terbentuknya suatu keluarga yang baik keluarga yang berhatian dengan agama keturunan yang soleh yang soleha yeah. ya rahimahullah menyebutkan tadi juga sifat-sifat yang lain Al-Wadud dan Al-Walud Dalam hadis Beliau salam so al-sabda Al-Wadud, Al-Walud Fa inni mukathirun dikumul umam Yaum al-qiyamah Menikahlah dengan Al-Wadud, Al-Walud Wanita yang Wadud cinta kepada suaminya Pinter. Membuat suaminya senang dengannya al Yang subur Bukan yang mandul Fa'inni mukathirun likumul umam yaumal qiyamah Sesungguhnya aku akan berbangga Dengan kalian Dengan banyaknya umat Di hari kiamat kelak. Seorang sahabat Nabi SAW Datang dia berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah Saya ingin menikah ya. Dia ingin menikah Dengan seorang wanita Yang dia senangi Dia sebutkan bahwa Wanita itu punya Kecantikan Tapi sayangnya Dia tidak punya keturunan ya. Jadi wanita itu Mandul Akhirnya Nabi SAW mengatakan jangan. Orang itu pun balik lagi dan minta lagi Kepada Rasulullah bimbingan. Ahbab temurahatan data hasabin wajamal. Saya suka dengan seorang wanita dia itu punya hasab, iaitu yani garis keturunan yang bagus dan dia punya kecantikan. Wainnahlah dalit, tapi dia tidak punya anak. Apa atas zauwajuhah? Oleh kasih menikahinya. Nabi katakan jangan. Nah, jangan di sini bukan artinya haram ya, tapi ini bimbingan Nabi kepada beliau untuk memilih yang lain. Sampai akhirnya boleh mengatakan zauwaju al wadud al wadud, menikahlah dengan wanita yang punya sifat wadud dan walud tadi. Demikian. Bimbingan Rasulullah Sallam dalam hari ini hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud dan derajatnya Hasan Sahih. Ikhwani Fitri, alhamdulillah. E, tentunya hikmah daripada sifat-sifat tersebut banyak. Adapun Al-Wadud, ya memperbanyak jumlah umat. Adapun Al-Wadud itu akan semakin membuat keluarga itu e, harmonis dan insyaAllah tenang tentram ya tidak banyak masalah tidak uh, ada pertengkaran antara suami istri sampai kepada tingkatan kdrt dan terus sampai perceraian nah, sifat al wadud ini sangat penting kemudian nashrul karim juga menyebutkan wikram diutamakan yang masih gadis tentu ini juga bukan wajib ya ini lebih utama dari beberapa sisi suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Jabir radhiyallahu anhu Jabir radhiyallahu anhu beliau ditinggal mati sang ayah pada perang Uhud Sementara dia masih punya Saudara-saudara perempuan Yang masih kecil-kecil Nah Maka Jabir kemudian menikah Dengan tujuan Untuk Diantaranya membantu Beliau dalam Mengasuh saudara-saudaranya Yang masih kecil itu Akhirnya Jabir anhu Memilih Seorang wanita yang janda Dengan harapan Lebih berpengalaman Untuk mendidik anak-anak Nah Akhirnya Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW Bahwa Jabir menikah Nabi pun bertanya Kepada Jabir Kamu menikah dengan janda Atau dengan yang masih gadis Jabir mengatakan. Janda ya Rasulullah Nabi katakan Bahalla bitran Kenapa engkau tidak Menikah dengan seorang yang masih gadis Maka Jabir Kemudian menyebutkan Alasannya Nah jadi dari sini Maka eh, Nampak bahawa Pada dasarnya diutamakan Al-Bikr yang masih gadis tapi bisa saja seorang memilih menikah dengan janda dengan alasan-alasan tertentu yang eh, yakni apa bisa diterima walaupun sebetulnya memang boleh-boleh saja tidak kemudian wajib beker dan tidak boleh janda tidak begitu ini hanya sifatnya afdhaliah keutamaan Kemudian juga disebutkan oleh Syaukain wa rahimahullah jamalin Yang memiliki keelokan nah, Ini tentunya Itu sifat manusiawi ya. Sifat manusiawi Ingin menikah dengan wanita yang seperti itu Tapi itu tentu Tidak menjadi e, Pertimbangan yang paling inti Tetap yang paling inti adalah Din Jangan sampai mengutamakan keelokan tapi tidak punya agama. Tapi kalau punya agama dan dia datu nah Jamalin, itu bagus tentunya, lebih bagus. Kemudian Wahab bin juga memiliki garis keturunan yang bagus. Ini juga hal yang penting walaupun ini juga bukan pertimbangan yang paling inti, tapi secara umum dari keturunan yang bagus, terhormat ya ini diharapkan nanti juga punya keturunan yang baik karena ya namanya nasab ini berpengaruh ya berpengaruh Sehingga dia ibarat mencari bibit Ya bibit yang unggul Ya yeah. Namun tetap agama harus diperhatikan Agama harus diperhatikan Dan yang punya harta Nah ini tadi seperti yang saya sebutkan Ashoka ini nampaknya berpandangan Ini semacam anjuran Tapi Sekali lagi ini bukan hal yang menjadi penentu Karena dalam berkeluarga Suamilah yang menjadi penanggung jawab Dalam hal Nafkah buat istrinya Apakah seorang lelaki ketika menikah dengan wanita yang kaya Akhirnya wanita yang menafkahi Kan tidak Seandainya pun wanita itu Kaya raya Tetap sang suami wajib menafkahi Wajib dia menafkahi dia Si wanita nah, Jadi pertimbangan harta ini uh, Bukan satu hal yang Abang Sangat dianjurkan atau uh, Menjadi penentu, tidak ya, Tetap Agama itu yang menjadi penentu ya, Kalau istri punya harta itu ya Bagus, cuma tetap tidak Menggugurkan kewajiban suami Untuk memberikan Nafkah, harta kepada Istri tersebut Ikhwan ya. Fiddin rahimakumullah ini beberapa Sifat wanita Yang perlu diperhatikan dan Nabi juga pernah menyebutkan Dalam suara riwayat Saya lupa riwayat itu Sahih atau tidak, tapi ada yang disebut Dalam Riwayat bahawa Iyakum wa khadra'ad-diman Riwayat yang semakna itu Secara makna Di situ ada peringatan dari Yang disebut oleh Riwayat itu dengan Khadra'ad-diman Khadra' itu artinya Sesuatu yang hijau Subur, hijau Indah Ya tapi kotoran ultiman itu ya. tumbuhan yang hijau subur indah tadi cuma di sekitar apa? Sekitar kotoran hewan. Ya. Kalau saya lihat si ingat saya ada kelemahan itu ya, jadi perlu dicek lagi. Saya belum sempat melihat lagi. Tapi secara mana betul tumbuhan yang tumbuh di sekitar kotoran hewan itu ya biasanya tumbuhan yang hidup subur ya kan karena ada pupuknya tapi lingkungannya lingkungan kotor ya kan nah diibaratkan seperti itu hati-hati dari kaum wanita mungkin kamu lihat dia ya, masya allah bagus menarik ibarat tumbuhan yang hijau dan subur tapi lingkungan lingkungan jelek mungkin dari keluarga jelek lingkungan jelek, nah ini bisa jadi masalah nanti, karena tabiatnya akhirnya terpengaruh oleh lingkungan tadi walaupun perpenampilan yang bagus, nah itu bisa kita ambil pelajaran darinya, jadi memang yang menjadi penentu adalah apa adin ad pufar tidak adin ad perolehlah yang punya agama yang bagus taribat tidak kalau tidak dua tanganmu akan celaka ya nah ini yang inti syukur syukur dapat yang kebutuhan manusiawinya ya, dipandang menyenangkan nah, ini kebutuhan manusiawi hal yang wajar itu hal yang wajar ya selama tidak lalai dengan bab agama. Dan termasuk dalam hal bab agama ini Harus kita perhatikan ya Apa yang dimaksud Apakah musti dia itu uh, Telah pernah belajar sekian waktu Ya Mungkin bahkan hafal Quran Apakah artinya begitu Yaitu kalau dia pernah belajar sekian waktu Hafal Quran Dan dia mengamalkannya Oh itulah Masya Allah Tapi sering ya Kita dapati Ada orang yang sudah belajar Dan ini di kaum lelaki juga sama Lama belajar Ilmu dalam arti teori punya Tapi prakteknya Kurang Sehingga Secara pengetahuan agama ada Tapi kita lihat secara praktik tidak sesuai Sehingga akhlaknya tetap tidak baik Akhlaknya buruk Nah ini tentunya bukan yang dimaksud yang seperti ini ya? Bukan yang dimaksud yang seperti ini Kalau ada seorang wanita yang seperti itu kemudian dinikahi karena kepinterannya karena dia telah banyak menguasai ilmu tapi ternyata dia tidak punya akhlak tidak baik akhlaknya maka tetap saja kehidupan berkeluarganya akan kacau ya maka dari itu Fagfar bidatidin harus diperhatikan din ini apa ini ya tentu Tauhid yang benar itu pokok yang kedua, akhlak yang baik, ketaatan kepada suami. Ya, akhlak yang baik dan ketaatannya kepada suami, mengerti benar agama dan mengamalkannya. Bukan sekedar banyak pengetahuan tapi tidak bisa mengamalkan. Merasa lebih pintar dari suami kadang ada yang seperti itu. Lebih banyak melakukan ibadah karena sudah banyak belajar Haknya suami tidak dipenuhi, tidak seperti itu. Ini menunjukkan dia justru nggak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Jadi hendaknya seorang wanita juga tahu bahwa e, wanita idaman yang punya din itu tentu akidahnya benar, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan, memahami benar agama dan mengamalkan, sehingga dia menjadi wanita yang sangat taat kepada suami dalam perkara yang baik, membantu kebaikan suami, mendukung. Ya Berakhlak mulia Nah itu Kalau dia mendapatkan wanita yang seperti itu Betul-betul ini suatu uh, Kenikmatan yang besar Kenikmatan yang Tidak ternilai Ya Ibarat Harta simpanan yang tidak bisa dinilai Dengan harta benda Kan ya, zun layu qaddar Harta simpanan Yang tidak bisa dinilai dengan uh, Kekaya kalau seperti itu. Nah, jadi ingat ya bahwa hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga baik dari laki-laki maupun wanita adalah ya eh bisa menunaikan hak dan kewajiban masing-masingnya, akad yang mulia. Kemudian Selanjutnya وأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين